Mitra Bisnis, Ketua Umum APindo Sofyan Wanandi mengatakan, pemerintah daerah sering menentukan upah minimum bukan berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan yang lengkap terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja, seperti yang dikatakan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, tapi berdasarkan tuntutan pendemo. Sofyan mengatakan, buat apa ada dewan pengupahan jika rekomendasinya tidak diraukan? Lebih baik dibubarkan saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Agus Elektronik Bintoro Citrowiryo. Pak Bintoro, apa komentar anda? Ini nanti kaitannya nanti dengan daerah itu sendiri, ya. Kalau memang ini masalah yang sangat-sangat sensitif adalah. income memang kalau income itu tinggi ya pasti orang senang lah ya dah tetapi kalau di daerah tersebut itu kan harus berpikir juga bahwa daerah tersebut bersaing juga dengan daerah lain kalau misalnya di daerah itu ya yang namanya gaji itu terlalu tinggi, itu kan akan berakibat ke investor akan kurang melirik daerah tersebut, ya kan? Karena kenapa? Karena kosnya terlalu tinggi ya. Kalau daerah tersebut tidak dilirik sama investor berarti lapangan pekerjaan juga akan turun. Nah, apakah mereka di PEMDA-PEMDA itu sudah memikirkan itu atau belum? Jadi permasalahan itu tidak begitu simple ya. Naikin aja sesuai dengan kehendak pendemo. Oke, okay, salah Naik, gaji naik, gaji-gaji semua naik. Tetapi kalau daerah itu dibandingkan dengan daerah lain menjadi kurang kompetitif, berarti jangka panjangnya lapangan pekerjaan yang akan tersedia di daerah itu, karena investor tidak mau invest di daerah itu, akan menurun. Sehingga memang gaji mungkin lebih tinggi, tapi lapangan pekerjaannya juga tidak ada. Akhirnya itu kan semu. Nah, apakah ini sudah dipikirkan sedemikian jauhnya gitu loh? Memang penentuan UMR itu bukan suatu hal yang mudah, ya kan? Karena ada daerah yang mahal, ada daerah yang murah, ya kan? Nah, ini memang harus ditentukan secara bijaksana. Bahwa memang UMR-nya itu di satu pihak memenuhi persyaratan karyawan, tetapi di lain pihak tidak membuat daerah itu tidak dilirik lagi sama investor. Nah itu yang penting, kalau daerah itu sudah ditinggal sama investor, boleh aturannya UMR setinggi langit, tapi cari kerjaan juga nggak ada. Dan itu kan nanti kembali lagi, hukum ekonomi berjalan, supply sama demand lah, ya kan? Kalau permintaan akan lapangan pekerjaan itu tinggi sekali, sedangkan supply pekerjaannya tidak ada, ya boleh UMR misalnya tinggi sekali, baiknya juga nggak akan begitu kan jadi ini ada hukum-hukum ekonomi yang nggak bisa dilanggar begitu aja gitu loh dengan pandangan yang sempit yang oke okay, saya ngikutin kehendak pendemo dan lain-lain dan saya mau menarik simpati masyarakat lokal, itu kan nggak bisa begitu aja. Bakal jangka panjangnya investor mau masuk ke daerah itu ya atau tidak. Kalau nggak mau, boleh aja UMR kamu tinggi. Lapangan pekerjaan tetap nggak ada, tambah tidak ada. Demikian Bintaro Citrawiryo, saya Kiki Wijaya.